Samsul Ma'arif MA akan memberikan tausia untuk Anda selama 1 jam sampai pukul 18.00 hari ini Selamat sore untuk Anda yang mendengarkan di AM792 di Radio Suara Sabi Jakarta Juga Anda yang mendengarkan di Sukabumi Jawa Barat di 8.9.5 SPAFM di Sukabumi Acara ini juga disiarkan secara langsung oleh live streaming di www.rasfmjakarta.com untuk Anda ingin berpartisipasi di acara ini, Anda bisa bertanya melalui SMS di 0817-195-955. Untuk pertanyaan atau komentar melalui Facebook, silakan di uh, Anda bisa bertanya melalui facebook.com. rasfmjakarta Atau Anda bisa uh, masuk ke website-nya rasfm di www.rasfmjakarta.com. Dengan alustad Dr. Hadi Samsul Marif MA, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ketemu lagi <laughs> Kenapa? <laughs> ya eh, Mudah-mudahan juga sore hari ini tetap eh, cerah walaupun mendung mm -mm. Eh, Dan tetap semangat mm -mm. <laughs> <laughs> Harus semangat eh, Takdir Riyadu Solehin kali ini eh, adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi mm -mm. Betul, Silakan Tad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala syurfil mursalin Sayyidina Wa maulana muhammadin Salallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi ajumain amma ba'd Para pendengar S.F.M yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah Sore hari ini kita dapat Kembali Bertemu lewat udara Sekalipun beberapa minggu yang lalu Sempat absen karena ada sesuatu hal Yang Tidak bisa ditinggalkan Oleh karena itu mohon maaf yang sebesarnya Kali ini kita akan Meneruskan kajian kemarin Yaitu tentang Bab menjaga Sunnah-sunnah Nabi S.A.W Ini hadis yang nomor 4 Bismillahirrahmanirrahim An-Abi An-Abi Muslim wa abi iyas salamah ibni amrin ibni al aqwa radhiyallahu an dari abi muslim kadang-kadang disebut juga dengan abi iyas salamah ibni amrin anna rajulan sesungguhnya ada seorang laki-laki akala indah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu makan di hadapan Rasulullah s.a.w tapi bishimalihi dengan menggunakan tangan kirinya hmm. jadi makan di depan Rasulullah tapi makannya itu menggunakan tangan kiri pakai, ya pakai kata -kata, padahal sunnahnya ya? ya, <laughs> ketika kita melakukan sesuatu yang baik hmm. harus atau dianjurkan disunnahkan e, menggunakan tangan Kanaan, kanan ya Termasuk makan. Fakola maka Rasulullah menegur, karena melihat ada laki-laki yang makan pakai tangan kiri itu, kemudian Rasulullah menegur, kul, piyami ya, tolong dong, kul, piyami nika, sebaiknya eh, dengan menggunakan tangan kanan. kanan. Kola. Laki-laki tadi masih ngeyel namanya Dikasih tahu tetap Menjawab La astatia'u Saya tidak bisa menggunakan Tangan kanan Ketika makan itu enggak bisa ngomongnya Kola Rasulullah Menjawab lagi La astatata Ma manahu illal kibar Jadi Sebetulnya Ya orang itu kan mampu hanya ketidakmampuan itu yang membuat ketidakmampuan hanya sebuah kesombongan. Hmm. Jadi kesombongan itu sebetulnya yang menjadikan orang itu tidak mau menggunakan eh, makan menggunakan tangan kanannya. Hmm. Kalau orang itu sebetulnya eh, mau gitu ya menerima nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bisa aja kecuali orang itu memang tidak punya tangan. Tangan kanannya Atau sedang sakit mungkin yeah. Kalau digunakan itu ya Sakit Baru kita menggunakan tangan kiri mm -hmm. Itu pun eh, Sesungguhnya ketika Tangan kanan itu dalam keadaan eh, Mungkin tidak mampu Bisa saja dengan cara membantu Mungkin ya bareng-bareng angkatnya itu mm -hmm. Jadi ngangkatnya Walaupun yang mau gang itu tangan kiri mm -hmm. Tapi tangan kanan ikut ditop Ditopang eh, ya, Ditopang Ya mm -hmm. nah, tapi jangan sampai lalu kita makan dengan seenaknya sendiri menggunakan tangan kiri Contoh ketika kita makan nah. dengan tangan kanan ketika, ketika mau ambil air minum Karena kita takut keselak ya mm -hmm. Ambil tangan kiri ya. Tetapi yang ketika tangan, kanannya tangan itu, kanan uh, uh, ikut mengangkatnya, mengangkatnya Mendorongnya, mendorongnya. mendorongnya. Nah, Minimal itu? Uh, paling tidak seperti oh, itu iya. Nah itu Artinya ada peran tangan kanan ada bermain Ada peran kanan ya. Ya, ya. ya Jadi segala sesuatu yang sifatnya positif yang baik-baik itu tangan kanan, mm -hmm. tetapi kalau yang agak kotor-kotor itu bagian tangan kiri, <laughs> jadi ada pembagian tugas namanya. Iya yeah, iya. Yeah. Tetapi karena ini e, sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita makan menggunakan tangan kanan ya harus ditiru, mm -hmm. ya kan kita laksanakan karena Rasulullah itu adalah sebagai sebuah uswah dalam semua kehidupan, mm -hmm. dari mulai tidur, makan, ya kan bekerja, apalagi ibadah tentu kan. Mm -hmm. Jadi semuanya ini adalah kita dianjurkan meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada sebagian pendapat yang mengatakan e, dalam hal-hal tertentu ada merupakan itu bagian daripada sunnah, mm -hmm. ada yang merupakan sebagai sebuah tradisi semata. Mm. Misalnya masalah pakaian, pakaian itu masih menjadi perdebatan. Apakah e, pakaian yang Dilakukan oleh Rasulullah itu harus semuanya Ditiru oleh kita Apakah itu hanya sekedar tradisi Sebagai eh, katakanlah eh, Bangsa Arab Yang menggunakan pakaian jubah misalnya Apakah kita harus seperti itu Itu menjadi perdebatan para ulama Ya ada sebagian yang mengatakan Bahwa eh, Hatta sampai pada persoalan Penggunaan Jenis pakaian pun hmm. ya Misalnya eh, Rasulullah menggunakan pakaian jubah gitu kan karena memang orang Arab begitu apakah di Indonesia harus pakai begitu ini menjadi mm -hmm. menjadi uh, perbedaan pendapat tetapi uh, menurut orang uh, orang orang ahli hadis ya ya sebaiknya begitu tapi menurut ulama-ulama usul sulfique ya tidak begitu harus dibedakan mana sebagai sebuah uh, ajaran yang harus uh, ditiru dilaksanakan sebagaimana mestinya yang dicontohkan oleh Rasulullah ada kalanya kita harus membedakan mana itu sebuah tradisi Mana sebuah sunnah yang dianjurkan hmm, Seperti Rasulullah selalu suka dengan memakai pakaian berwarna putih Nah seperti itu, itu ya, uh, Bahkan warna pun juga menjadi Warna pun menjadi sunnah, sunnah Kalau ya. sebagian ulama mengangkat begitu Tidak hanya sekedar warna mm -hmm. Ya jenis modelnya itu yeah, kan? yeah. Nah, Padahal itu kan uh, ada yang beranggapan bahwa uh, dalam hal mode Iya yeah. Ya tentu itu hanya sekedar tradisi saja, yeah, yeah. ya tradisi orang Arab punya pakaian seperti itu, mm -hmm. gitu kan. Maka kita ya oh, pakai ada yang pakai sarung, yeah. ada yang pakai baju celana, gitu kan. Mm -hmm. Nah seperti ini. Tapi paling tidak untuk hal-hal yang dianggap penting keda gerik kita sehari-hari seperti makan dan minum, memang ada ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Memang Rasulullah menyarankan seperti itu mm -hmm. ketika kita melakukan yang sesuatu yang positif, yang baik itu menggunakan tangan kanan di antaranya adalah ketika kita ketika kita makan. Hmm, nah, hmm, nah seperti itu. Ah, ini ada orang yang enggak mau. Enggak mau bukan karena enggak mampu, tetapi karena kesombongan itulah yang menyebabkan orang itu enggak mau. Kadang-kadang hmm, hmm. orang itu kan gengsi. Ketika ditegur apalagi e, merasa dirinya itu orang hebat, yeah. e, Ditegur merasa gengsi lalu e, ia mempertahankan apa yang dia lakukan itu dengan Argumentasinya Menganggap itu benar Ya sebetulnya mungkin saja dia Tahu bahwa itu keliru tetapi karena Posisinya mungkin ee, Kedudukannya lebih tinggi mm -hmm. Atau Ya merasa dirinya orang hebat Ketika diingatkan oleh orang Bawahannya mm -hmm. apalagi orang Yang dianggap itu derajatnya lebih kecil mm -hmm. Dari sisi ekonomi Atau mm -hmm. sisi keilmuan Kadang-kadang mm -hmm. gak mau yeah. Seperti mm -hmm. itu Betul. Jadi Kadang-kadang kesombongan itu yang Apa ya e, Menutup hi, hi, hi. E, kesadaran kita Dalam beretika kepada hi, hi. Allah Dan kepada masyarakat nah, ya yeah. Itu sebabnya Rasulullah e, Tetap memberikan Peringatan kepada orang yang apa Menentang tadi hi, hi. Diingatkan tetapi tidak mau hi. Hanya kesombongan sajalah yang sebetulnya e, Seseorang bisa Berbuat seenaknya Ingatkan yang jalan yang baik Tapi tetap menolak nah, Itu mas Taufik kira -kira. Baik Baik Ustaz juga sahabat RZFM Nanti kita akan buka untuk kesempatan anda bertanya melalui SMS Silakan di 0817195955 195 955 95 Ataupun anda bisa uh, telpon langsung ke 8291710. Untuk pertanyaan atau komentar melalui Facebook Anda bisa klik di www.facebook.com Rasa FM Jakarta ya Anda bisa memberikan komentar atau uh, Bertanya melalui Facebook Rasa FM Baik ada SMS yang sudah uh, Masuk ya sebelum saya bacakan Oh ya Ustadz mengenai uh, Etika makan Rasulullah itu uh, Apakah lebih banyak duduk Ketika makan karena pernah saya lihat ketika Misalnya menghadiri sebuah Seminar mm -mm. Uh, Atau perkawinan lah sementara bangku yang Tersedia tidak mencukupi Dari undangan yang ada mm -mm. Lalu banyak makanan, minuman, terus saya lihat ada orang berduduk karena tidak ada bangku, akhirnya dia iya. jongkoklah seperti itu. Ini bagaimana Rasulullah mengajarkan? Iya ya ini, ini ya, ada tradisi kita yang kadang-kadang apa ya e, kita ini lupa. Hmm. Nampaknya kebiasaan kita di pesta dan lain sebagainya ini hmm. nampaknya model-model ala barat. <laughs> ya, makan, minum semuanya sudah berdiri betul mereka yang punya haji juga tidak berupaya untuk menyiapkan kursi hmm. apalagi sengaja ya, atau tidak nggak tahu apalagi kalau di hotel itu ya saya melihat uh, tidak hanya sekedar orang awam sekarang hmm. ustadz kiai pun sama-sama makan dengan berdiri saya kira juga ini bagian introspeksi semua betul. padahal rasulullah uh, juga mengajarkan ketika makan itu ya kita sebaiknya dengan duduk jangan jangan berdiri hmm. itu sebabnya uh, Kebiasaan ini Menjadi tidak terasa hmm, hmm. Karena apa ya Sudah menjadi kebiasaan akhirnya Iya karena tradisi kita ini sekarang Model ala-ala barat hmm. gitu kan Pesta hmm, hmm. Dan mereka sengaja namanya tidak menyediakan Apa bangku. Uh, Kursi bangku hmm. ini Saya kira harus sama-sama uh, Untuk mengingatkan hmm, hmm, hmm. Bagaimana misalnya etika dalam uh, Makan dan minum gitu ya hmm, hmm. Nah dengan tidak boleh dengan cara berdiri seperti itu. Iya. Mm -hmm. Baik, uh, untuk Anda yang bertanya melalui SMS ataupun telepon, uh, telepon 8291710. Untuk SMS 0817195955. Di Facebook silakan uh, www.facebook.com/rasafmjakarta. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak di mana? Dengan Pak Yuke. Pak Yuke, apa kabar Pak Yuke? Alhamdulillah. Mm -hmm. Silakan Pak Yuke. Saya mau bertanya nih Pak. Mm -hmm. Masalah rambut. Mm -hmm. Itu sunahnya Rasul rambut yang ideal bagaimana Pak? Apa botak? Apa cepak? Apa agak sedikit panjang? Gondrong tapi rapi maksudnya. Mm, ya. Terima mm -hmm. nah, kasih Pak ya. Terima kasih Pak Yuke. Iya. Yeah. <laughs> yeah. uh -huh. yeah. uh, rasulullah itu mencintai sesuatu yang indah. Mm -hmm. Jadi eh, model itu apa saja dipersilahkan asal itu rapi, mm -hmm. ya kan? Tidak harus botak, tidak harus gondrong, ya kan? Tidak, tidak botak, eh, ya. tidak juga cepak, oh, ya tidak cepak. Pokoknya rapi kerapian yang dilihat orang itu indah, Aha. ya kan? Nah, yang dipersoalkan memang dalam hal ini oleh Rasulullah itu eh, menyemir rambut yang tadinya putih disemir uh, supaya kelihatan hitam lagi itu yang tidak dibenarkan namanya menipu. Ah, jadi kalo tidak boleh menyemir beberapa orang hitam. Ya, kalau mau nyemir merah sekaligus. Ah, <laughs> merah merah sekalian. Aiyah, jadi kalau model rambut uh, asal rapi tidak ah. mengapa itu. Mm -hmm. Jadi mau ya agak gondrong, sedengan mm -hmm. botak juga nggak apa-apa mm -hmm. gitu kan. Yang penting itu uh, kerapian. Iya mm -hmm. mm -hmm. baik. Kemudian uh, dari Irwan di uh, Lebak Bulus. Ini pertanyaan mungkin agak melenceng ya Pak Ustaz. Saya Irwan di Lebak Bulus, bagaimana sikap kita menyikapi orang tua yang ingin menang menahdiri tanpa menerima pendapat yang muda. Iya, <laughs> ini kadang-kadang problem di masyarakat kita ini ketika orang tua itu apa ya, mempertahankan pendapatnya, kurang menghargai anak-anak muda. Sementara anak muda sekarang kan berpikir yang Apa ya Kepingin yang maju mm -hmm. Yang dinamis ya, e, Pokoknya Kepingin sesuatu itu e, Majulah katakanlah. Tetapi seringkali mendapatkan hambatan dari orang-orang tua Oleh karena itu Ini perlu komunikasi yang baik mm -hmm. Jadi yang muda itu Juga tidak boleh memaksakan Kehendak Lalu diserang orang tua hmm. Orang tua di pojok-pojok pojokkan Dihina dan sebagainya Tapi kita tempatkan orang tua Kita hormati Kita harus pandi-pandi Mencari hati orang tua hmm. Gimana nih orang tua solusinya Insya Allah kalau orang tua itu sudah cocok hmm. ya Insya Allah pendapatnya akan diterima Itu hanya cari apa ya Bagaimana format untuk menyampaikan pendapat Kepada orang tua supaya tidak marah saja sebetulnya, mm -hmm. insya Allah orang tua pun akan tergugah kok. Mm -hmm. e, kalau sama-sama rasanya ingin mendapatkan sebuah kebenaran, insya Allah tinggal formatnya dicari di yang terbaik, itu mm -hmm. ya. E, jangan menyinggung orang tua, jangan menyindir secara keras, apalagi kasar ya, ya. Cari hatinya kata orang Betawi itu. Mm -hmm. Kalau hatinya udah kita dapatkan, insya Allah mm -hmm. e, kampang itu. E. Ya baik um, Pena berikutnya. Halo Assalamualaikum Oh terputus SMS dari uh, Hamba Allah Pak Ustadz Bagaimana pakaian muslimah yang benar Yang islam itu yang bagaimana Iya yeah. Di dalam islam itu uh, Kewajiban kita sebetulnya adalah Menutupi aurat mm -hmm. Aurat itu adalah sebuah Apa ya uh, Kalau secara umum Sebetulnya sesuatu yang Ketika dilihat itu menjadi malu Itu namanya aurat mm Hmm jadi aurat itu tidak hanya sekedar yang nampak sebetulnya Tetapi e, sesuatu yang ketika e, terbuka kelihatan orang lain akan menjadi malu Termasuk mm -hmm. aib kita itu aurat mm -hmm. Maka itu e, suami istri itu diibaratkan dalam Al-Quran simbolnya sebagai simbol pakaian Ya, Kenapa pakaian? Pakaian itu fungsinya adalah untuk menutup aurat Ya kan? aurat ketika dilihat orang maka menjadi kita ini malu jadi tidak hanya sekedar badan sebetulnya tetapi perilaku kita, watak kita karakter kita ketika kelemahan kita, kekurangan kita ini dilihat oleh orang banyak maka kita menjadi malu, lah. kewajiban kita itu menutupi aurat, nah dalam Islam mengenai pakaian kewajibannya adalah kita menutupi aurat ya, nah tentu kita ini eh, menutupi jangan sampai misalnya udah tua laki-laki masih suka pakai celana pendek itu kan enggak benar itu ya kan jadi yang paling prinsip adalah menutup aurat kemudian dari sisi mode itu sesuai dengan zaman saja mm -hmm. ya kan eh, asal bagi wanita terutama tidak mengundang fitnah mm -hmm. yang paling penting itu yeah. jadi katakanlah kalau kita mau pakai jilbab ya Pakai jilbab hmm. itu kewajiban kita untuk menutup aurat. Kalau laki-laki ya kita jangan sampai apa ini lutut e, kita kelihatan lutut, ya, ya dia, dia, dia dia jangan sampai di atas lutut. Hmm. Nah, adapun bentuknya seperti apa itu sesuai dengan kepantasan saja, hmm. mode gitu kan. Hmm. Hmm. E, yang penting terutama lah perempuan jangan sampai walaupun pakai jilbab. Ada kadang-kadang pakai jilbab <laughs> tetapi ketika dilihat itu lekuk tubuhnya membuat fitnah itu hmm. ya kan maka ini tidak dibenarkan. Hmm. Ya. Jadi tutupilah yang kira-kira uh, sesuatu itu bisa menimbulkan uh, fitnah tadi. Hmm. Hmm. Ya, baik penonton berikutnya. Halo. Oh, terputus. Kemudian uh, dari uh, siapa? Dari Pak Ismail di Condet. E uh, apa Ustad kalau sunnahnya makan dengan tiga jari waktu mengambil di piring dengan tiga jari atau lima jari pas masuk ke mulut tiga jari ya <laughs> ya ini hanya yang penting kita menggunakan tangan kanan gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Ya, e, itu kan ya itu apa ya yang penting ketika kita makan itu Rasulullah e, di dalam hadis ini e, memerintahkan supaya menggunakan tangan kanan ya kan itu hanya sekedar eh, apa kecukupan dalam kita menakar makanan. menakar makanan sebaiknya tidak terlalu banyak gitu iyi. kan iyi. ya jadi Aduh kalau dengan ya. lima jari ya ngeraup gitu ya <laughs> ngeraup itu kan itu masalah etika ya kan iyi. etika ke tidak pantas gitu kalau makan banyak gitu kan nah, sebetulnya gitu makan warga maka, uh, Kayak orang lapar banget gitu kan, Takut gak jadi <laughs> ngambilnya itu asal-asalan itu ngeraup lalu dimasukkan ke dalam mulut. Saya kira itu aja ya. <laughs> Baik, e, kemudian juga SMS berikutnya dari e, Sartam di Pondok Lapa dulu. Saya menikah tidak direstui sama orang tua. Mm -mm. Sebabnya katanya e, gotong royong. Artinya kalau nanti salah satunya ada yang meninggal atau hidup hidupnya susah. Bukankah itu musrik Tapi saya nekat meskipun akhirnya merestui Apakah saya termasuk anak durhaka Lalu bagaimana cara meminta maaf pada orang tua Karena beliau sudah meninggal dunia semuanya Iya Apa itu kata Katanya gotong royong Iya Gotong royong Oh gotong kiwon Apa iya. nih gotong kiwon nih Iya Bahasa daerah ya Ustaz Iya Artinya begini mungkin ya ini hanya tradisi saja. Oh. Jadi, jadi mungkin daerah-daerah tertentu itu <laughs> e, ada sebuah tradisi, tradisi e, sepantasnya e, nikah itu e, dicarikan e, yang pasnya ini, ini, ini, hmm. ini, ini. Tetapi begini bahwa segala sesuatu itu kita harus e, yakin bahwa yang memberikan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ketika kita katakanlah ada hitungannya itu hanya menyocokkan saja gitu kan Menyocokkan bahwa tetap kembali bahwa segala sesuatu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala mm -hmm. kan? Bukan harinya yang jelek, bukan tanggalnya yang jelek Tetapi hanya kepantasan saja bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu adalah kita kembalikan kepada Allah mm -hmm. Jadi Menentukan definisi Definisi syirik itu Juga perlu kehati-hatian juga mm -hmm. e, Tidak boleh kita ini Terlalu longgar Sehingga e, apa Segala sesuatu itu Membuat gampang tetapi tidak boleh juga Terlalu sempit sehingga Segala sesuatu sedikit-sedikit syirik sedikit-sedikit Nah syirik itu adanya di hati oh. Ketika kita punya keyakinan Bahwa e, ada e, Makhluk yang bisa Katakanlah E, menandingi ya kan Allah itu baru disebut dengan e, perbuatan syirik. Tetapi mm -hmm. ketika kita tetap ada keyakinan bahwa segala sesuatu itu ya kembali kepada Allah ya kan hanya e, menurut apa katakanlah e, tradisi mm -hmm. gitu kan budaya, budaya atau kebiasaannya begini begini begini gitu kan tetap kita harus punya keyakinan segala sesuatu itu adalah Allah. Mm -hmm. yang mengatur mm -hmm. kita. Mm -hmm. Jadi definisi syirik itu tidak bisa kita apa ya ee, segala sesuatu. Oh ini syirik, ini tidak, ini syirik, ini tidak. Ini harus di, perlu perlu ketelitian yeah. karena itu menyangkut ee, hati, ya, menyangkut keyakinan mm -hmm. yang ada di dalam hati. Jadi tidak bisa dicap oh ini syirik ini tidak. Mm -hmm. Sekarang ini memang ada problem sedikit sedikit orang suka Menganggap syirik mm -hmm. kepada orang lain Ya kan Bahkan Akhir-akhir eh, ini ada Definisi yang mengagetkan Misalnya Mengecam orang Ahlul bid'ah itu Ahlul bid'ah itu adalah Orang-orang eh, yang mensutukan Allah mm -hmm. Ya kan Bahkan kemudian di le di le di Lebih sempit lagi Ukuran bid'ah itu yang mengurut dianya sendiri mm -hmm. Sehingga tidak sedikit ketika di masjid tidak mau e, makmum dengan orang lain, Berjamaat. ya kan berjamaah dengan orang karena dianggap itu imamnya sering melakukan bid'ah lah ketika di, ditanya bid'ahnya itu apa, oh dia ya mau tahlilan mau e, dan lain sebagainya itu kan awalnya kan tradisi itu tapi tradisi itu dibungkus Substansinya menjadi sesuatu yang positif mm -hmm. Dianggap ahlul bidah, Lalu kemudian itu bagian daripada Perbuatan syirik mm -hmm. Nah seperti itu ya harus kita sikapi mm -hmm. Jadi syirik itu ada Sebuah ada dalam hati yang Wujudnya sebagai sebuah keyakinan mm -hmm. Nah itu harus di, Difahami betul Jangan kita menjas Seseorang itu wah ini syirik Ini syirik ini syirik Ini harus perlu kehati-hatian mm -hmm. Ya, baik Ustaz, kita break beberapa saat nanti kita akan teruskan kembali dialog kita hmm. uh, setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk SMS silakan masih kita buka di 0817195955. Telepon 8291710. Baik, sahabat tersefem kita lanjutkan kembali dialog kita Cahaya Seri bersama Alusta Dr. Haji Samsul Marif MA, MA uh, takrir riyadus sholihin tentang sunah-sunah nabi. Baik SMS berikut dari Pak Mukhlis Menanyakan bagaimana kalau rambut disemir hitam hukumnya bagaimana Sudah jelas tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa haram Untuk menghitamkan rambut kembali Karena menipu ya Iya itu alasannya Ilat, Ilatnya kan e, lebih banyak orang itu Untuk membohongi orang lain mm -hmm. Ya kan e, Padahal sebetulnya ketika e, Kita ini diberikan rambut putih itu Yes kebaikan kita gitu kan mm. juga mengingatkan kita sebetulnya nah, betul, kan betul. mengingatkan saya, ya? kita <laughs> supaya kita nggak boleh macam-macam lagi gitu nah. kan itu sudah kamu bisa lihat tanda-tanda kita sudah hampir habis masa apa ngontraknya di dunia ini mm -hmm. ditandai dengan rambut putih itu mm -hmm. sebetulnya banyak manfaat sebetulnya mm -hmm. hanya karena kesombongan kita kadang-kadang nggak -kadang pingin kita ini nampaknya kelihatan mudah uh, muda, terasa. Nah, itu sebetul itu sebabnya. Oleh karena hmm. itu silakan mau semir tapi semir hijau enggak apa-apa. <laughs> semir merah gitu lah. uh -huh. Uh -huh. Baik, kemudian eh uh, uh, di keluar tema mengenai perbuatan apa nih? Uh, Ustaz Tamsul uh, perbuatan yang dikerjakan di sebelah kiri tidak baik. Lalu bagaimana dengan tawaf dalam ibadah haji kan kita berada di mengirimin ka'bah hati sebelah sebelah kanannya ka'bah iya jadi amin dibintar begini tidak semua itu yang uh, uh, yang dilakukan ke kiri itu jelek uh, gitu kan mm -hmm. tetapi ada sumber memang secara umum gitu kan secara umum bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu yang baik-baik menggunakan tangan kanan gitu kan tetapi bukan berarti ketika ada sesuatu yang Dicontohkan oleh Rasulullah Muterin seperti tawaf itu Sebelah gigi lalu dianggap jelek gitu kan Sumber sebetulnya sumber pertama itu Adalah sumber di samping uh, Sumber utama Al-Quran dan sunnah mm -hmm. Ketika itu sunnah Ya kita tinggal itiba mm -hmm. Itiba Rasul Rasul mm -hmm. melakukan seperti itu ya Kita uh, Harus begitu gitu kan kalau Kalau kanan malah kesusahan kita hmm. tawaf ke e, ke kanan dia ya oleh hmm. karena itu e, itu memang ada persoalan juga ketika e, tawaf dengan putaran jam misalnya itu hmm. kan ada yang bersoalat Jam kenapa enggak muter seperti arah tawaf gitu nah. kan nah tawaf itu ya memang Rasulullah mengerjakan seperti itu hmm. jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu ya e, kita wajib mengikuti namanya hmm. ittiba tidak harus membuat rumusan ketika rumusan itu kan e, sumbernya adalah e, Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dibuat sebuah rumusan tetapi rumusan itu tidak segala galanya gitu kan ketika ada sesuatu e, hal yang e, Rasulullah mempraktekkan seperti itu ya kita ikuti aja ya kan itu namanya e, persoalan yang bersifat tabuti tabut itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu kita ikuti Rasulullah seperti itu akan ya tidak usah diperlu di mengapa begini mengapa begini ada banyak hal dalam urusan e, ajaran agama itu yang hal-hal yang bersifat ta'abuti. Yeah, memang yeah. ibadah ya, enggak usah ditanyakan mengapa, kenapa. Ada yang memang hal-hal yang bersifat ta'aquli yang rasional, ada ilatnya ya kan? Ada sebabnya dan lain sebagainya. Itu namanya ta'aquli. Sebenarnya yeah, ta'aquli yeah. itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya muamalah. Ya kan? Muamalah Uh, apalagi hal-hal yang kaitannya dengan uh, sistem perdagangan Mengatur kehidupan bangsa, mm -hmm. masyarakat Ini uh, sifatnya ta'akuli Ta'akuli itu artinya berdasarkan ukuran rasio mm -hmm. Bisa ditanyakan mengapa begini, mengapa enggak itu mm -hmm. kan Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ibadah itu wilayahnya adalah ya seperti Uh, Solat, puasa, zakat, haji itu semuanya oh, adalah uh, Ta'budi hmm. Kita nggak boleh ngarang-ngarang sendiri hmm. gitu kan? Uh, ah, ngarang ngarangnya enaknya begini nih. Karena menurut akal kayaknya begini yang benar gitu kan? Uh, kalau Rasulullah mencontohkan seperti itu ya seperti itu. Misalnya uh, Rasulullah mencium Ka'bah gitu kan? Uh, mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad. Kan Rasulullah mencium ya kita disunahkan mencium. Padahal itu hanya sekadar batu ya. Eh, ada sekadar batu. Eh, Umar tuh sempat mengkritik juga. andekan Rasulullah enggak mencium, ngapain saya eh, mencium hajar aswad? Mau mencium hajar aswad. Ya. Logikanya buat apa orang nyium hajar aswad? Kita enggak bisa nyium dengan ya. isyarat. Enggak ya? dengan isyarat. <laughs> ya. Nah, artinya apa? Itu adalah. Iti, Rasul. Hmm, Sesuatu sudah. yang bersifat taabudi, hmm, hmm, hmm. bukan taakuli, tidak perlu dipertanyakan apa sih, kok? Kenapa begitu? Kenapa, Kenapa begitu? Begini? Hajar aswad aja perlu dicium, hmm, hmm. bukan kan hajar juga batu? Hmm, hmm. Kok pakai begitu kan? Cium cium segala itu. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu sebabnya Umar itu pernah mengatakan seperti itu. Andai kan Rasulullah tidak menyium hajar aswad, betul kan? Saya enggak bakalan mahu mencium, namanya batu. Buat apa dicium? Tapi karena Rasulullah melakukan itu, itu namanya eh, Wah Banyak Rasulullah kalau bicara soal itu salah. seperti ketika hmm. melempar jumroh kan, hmm, hmm. hanya sebuah pondasi kita lempar batu, gitu kan? Hmm, hmm. <laughs> ya, makanya itu ada yang sebenarnya ta hmm, hmm. tak Nanti ikuti sajalah. Sebenarnya tak kuli. Ya. Kalau ada sebuah percandaan atau guyonan, hmm, hmm. Eh, kalau seorang wanita berboncengan dengan suami, enggak mungkin di sebelah kanannya. Hmm. E, muncang dari sebelah kanan pasti sebelah kiri. Kalah, <tuh> <tuh> <Pengalang. tuh> masalah ini nih mas tal. Begini. Arti ketika <tuh> saya mau muncang itu saya nggak mungkin. Saya muncang dari sebelah kanan <tuh> pasti sebelah kiri. <tuh> <tuh> sebelah kanan kaku ya. Kaku nah, jatuh itu. <tuh> Baik. E, kemudian dari e, siapa ini? Yatna di Cempaka Putih. E, dalam tata cara sholat ada terdapat sunah abad. Dan haiat apa hukumnya Bila kita tidak mengerjakan Beberapa sunnah tersebut Saya uh, saya juga tetap ingin Mengerjakan sholat sunnah Seperti sholat rawatib Tapi kadang kendala waktu yang terbatas Bolehkah dalam sholat rawatib Saya tidak membaca doa iftitah Dan membaca surah setelah al-fatihah Karena dalam sholat fardu saya Termasuk lama Dalam mengerjakannya Iya begini jadi memang dalam fikih itu dijelaskan e, bentuk atau macam-macam sunnah itu ada kalanya sunnah yang dianggap sangat penting sekali hmm. jadi seakan-akan saking pentingnya itu seakan-akan merupakan seakan-akan saja hmm. bagian daripada sholat hmm. itu sebabnya disebut dengan sunnah abad hmm. abad itu kan e, artinya sebagian itu kan baqtun abad seakan-akan merupakan bagian daripada sholat Bahkan ketika ditinggal Sunnah itu Maka hmm, Dianjurkan Disunahkan untuk Melaksanakan sujud sahwi hmm. Misalnya dalam fikih safi itu Termasuk dari sunnah Ab'ad adalah Membaca kunut hmm. ya kan? Membaca kunut setelah rakaat yang kedua Ketika itu lupa Disunahkan untuk Sujud Sahwi, Sahwi mm -hmm. itu namanya sunnah yang betul-betul seakan-akan bagian daripada sholat. Misalnya kita mengerjakan e, tahiyat yang nomor dua, mm -hmm. itu sunnah tapi sunnah abad. Kalau mm -hmm. kita lupa, tahu-tahu tidak -tahu, tahiyat awal langsung mm -hmm. berdiri lagi, mm -hmm. kita disunnahkan nanti untuk melaksanakan sujud Sahwi mm -hmm. karena mm -hmm. ketinggalan atau lupa akan sunnah e, abad. Tetapi sunnah yang sifatnya hai'at sifat saja itu tidak perlu memang itu e, sunnah untuk dikerjakan dapat pahala tapi ketika kita ini tidak melakukannya maka tidak wajib atau tidak disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi hmm. ya kan misalnya kita e, apa e, Termasuk tidak membaca iftitah, itu kan? Ya, terus tidak membaca takbir Allahu akbar, gitu kan? Hmm. Sami Allahu liman hamidah. Tidak membaca itu tidak disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Hmm. Nah seperti itu. Jadi termasuk tadi e, ketika kita tertinggal tidak membaca e, iftitah, hmm. ketika seseorang melaksanakan solat tidak membaca iftitah maka tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Karena itu dianggap sunat hayat saja. Nah, itu bedanya, Mas Taufik. Iya. Baik, uh, Ustad. Kemudian, oh kita buka penelpon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Ibu? Di mana? Ibu Eli di Pancoran. Di Pancoran, Ibu Eli. Silakan, Ibu Eli. Uh -huh. uh, ini kan pembahasannya masalah sunah. Iya, uh -huh. ya, betul. Uh. Uh, saya beberapa, beberapa kali mendengar. Tentang riwayat Nabi yang uh, Sebagai anak lebih Diutamakan Ya bukan diutamakan pada intinya sih Memang berbakti pada kedua orang tua Cuma kan uh, pernah ada Riwayat yang uh, kita Lebih dahulu Ke ibu atau ke bapak begitu ya mm -hmm. uh, Berkali-kali Bukan berkali-kali, tiga kali Nabi bilang uh, Ibumu Ibumu gitu ya mm -hmm. Hmm. Uh, Yang saya tanya kan gini ...sebagai anak perempuan... Uh -uh. ...ada dalam keluarga saya gitu ya... Uh -uh. ...dia sebagai istri... ...memang sangat patuh sekali terhadap suaminya... Uh -uh. ...memang itu yang baik kan sebagai istri yang soleh... Uh -uh. ...tapi di satu sisi dia kan juga... Mm, ...sebagai anak gitu ya... Uh -uh. Nah, ...menurut Ustadz... Uh, ...yang mana yang lebih didulukan... ...misalnya harus ada... ...waktu-waktu tertentu yang... ...untuk menyenangkan hati orang tua gitu ya uh, uh, uh. apakah si suami harus bagaimana gitu ya karena hmm. kalau saya perhatikan di dalam keluarga saya itu yang yang saya maksud cenderung menjadi jauh dengan ibu gitu hmm, uh, ya. ya seperti itu aja ustadz. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persentase kasih sayang antara anak dengan ibu atau istri dengan suaminya. Ya memang dua-duanya harus kita hormati hmm. Dan ya harus kita utamakan hmm. Antara suami dan orang tua Tidak boleh kita hina Tidak boleh kita remehkan Apalagi Tidak dipedulikan sama sekali Nah bagaimana sikap seorang perempuan Ketika sudah menjadi apa Istri orang lain hmm. Sementara dalam banyak riwayat disebutkan bahwa kita ini diperintahkan untuk e, taat kepada suami, mm -hmm. gitu kan? Mm -hmm. dan luar biasa ketaatan suami itu ya utama betul. Mm -hmm. tetapi jangan sampai ketaatan suami pun itu kita bisa melupakan pada orang tua. Mm -hmm. memang ketika mana yang lebih lebih utama ini kita mendahulukan orang tua atau mendahulukan Eh, suami. Hmm. Ketika orang itu sudah menjadi istri orang lain, maka kita wajib hmm. harus mendahulukan suami. Tetapi hmm. bukan berarti ini lalu kita menyamakan, eh, menyemang, menyemang, apa, melupakan, yeah. melupakan eh, orang tuanya sendiri. Hmm. Nah disinilah sebagai seorang istri. Harus berkomunikasi secara baik dengan suami Boleh mm -hmm. lah kita ini Ya memang tak ada harus begini, Tetapi kita masih punya orang tua mm -hmm. Alangkah baiknya Kalau kita sama-sama untuk Belajar menghormati mm -hmm. Memuliakan orang tua kita Kapan lagi kita mau mm -hmm. membalas jasa orang tua Saya kira kalau punya suami Yang ya sama-sama Mengerti agama akan Akan tahu lah mm -hmm. Jadi ada hal-hal yang mm -hmm. harus kita luangkan untuk Bagian orang tua Seperti ada nah. pernah eh, sahabat nabi Waktu itu eh, Ibunya setengah sakit Sementara si suami sedang berperang mm -mm. Dipesan sama suaminya Engkau jangan kemana-mana sebelum aku pulang Ketika sang ibu dari eh, istrinya sakit Sampai meninggal Istrinya tidak tidak menyenguk eh, Bahkan tidak menguburkan si ibu yang sudah meninggal Tapi justru malah Rasulullah mengatakan Katanya ibunya justru masuk surga Karena anaknya Taat pada suaminya Ini bagaimana Zat? Ya yeah. Itu memang satu sisi positif dia Memang walaupun hadis ini Banyak yang mengkritisi dari Dari ya kelompok-kelompok Yang mengatasnamakan Apa gender gitu kan? <laughs> Ya ya artinya Seperti itu tetapi eh, Satu sisi memang ya Kita ambil positifnya mm -hmm. Jadi tetap bahwa suami itu Harus kita nomor satukan mm -hmm. Tanpa mengurangi Ya kan penghormatan kita kepada kepada ibu, ibu kalau sekarang sudah gampang ah. sudah ada, ada handphone ah, apa SMS ah, email gampang, ya kalau zaman ah, dulu ah, kan ah, mau bagaimana mau menginformasikan iya. kepada suami yang sedang berperang hmm, kan gitu nah hmm. baik terima kasih ibu uh, siapa tadi dengan ibu Annie di Pancoran kemudian dari pertanyaan enggak ada namanya jika kita makan itu piringnya yang benar ditaruh di mana harus ditaruh di bawah atau dipegang dengan tangan kiri kalau kita makan saat bersila misalnya ya kita taruh aja di meja gitu nah, kan kalau di meja ya, di meja kalau di bawah, taruh aja di bawah nah, gitu nah. tapi kalau memang e, kesulitan misalnya itu hmm. baru diangkat hmm, hmm. tapi kalau ada tempatnya ya kita taruh di tempat yang ada atau hmm. di bawah hmm, hmm. Kalau model kita makan nampan itu kan mm -hmm. Barang-barang yang taruh di bawah begitu yeah, kan nikmat itu Susah-susah amat <laughs> itu kan nah, Tetapi kalau memang eh, katakanlah kotor menjaga sesuatu hal ya baru boleh diangkat lah. Mm -hmm. ah. Baik dari Faisal di Klender bagaimana cara meneladani akhlak Rasul dengan cara makannya Ya saya kira ini eh, ada pembahasan secara khusus Betul. ya jadi bagaimana uh, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dari bangun tidur, terus apa yang harus dilakukan baik makan maupun minum maupun hal-hal lain. Mm -hmm. Termasuk kalau kita bahas di acara Rabu itu bagaimana etika hubungan suami dan istri gitu kan. Mm -hmm. Ketika melakukan ya sebagai layaknya sebagai manusia uh, punya Ya, hal-hal yang berkaitan dengan uh, biologis itu hmm. juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah kita akan bahas secara khusus hal-hal hmm. uh, mengenai kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya, kita buka ponsel berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan ya, siapa, Pak. Pak, Pak? Di mana? Pak Zulkarnain dari Narobong Bekasi. Ustaz. Iya, silakan Pak. Uh, ini berdiri saat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullah. Uh, kita tuh bawa iman kita uh, setelah sholat uh, berjamaah itu kan zikirnya di, ada yang zahar, ada yang di shir, Ustaz ya uh, uh, Nah, terkadang kita uh, -ma masuk tuh atau membuat jamaah baru tuh terganggu gitu. Uh, uh. Ini sunah lalu, apakah benar uh, zikir setelah sholat itu? Dijahar itu aja subhanallahu wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi zikir itu sebetulnya yang dijaharkan itu untuk melatih latihan belajar gitu kan? e, supaya makmum juga mengikuti. Mm -hmm. Itu hanya apa pendapat ulama bahwa supaya orang itu melatih mau zikir ya kan. Mm Heeh. -hmm. RK-nya bareng-bareng. Kalau memang sudah betul-betul sama-sama mengetahui sudah sama-sama pintar itu kan, ya sebaiknya jangan kencang-kencang, ya kan? Seri saja. Latjahari itu sebetulnya untuk mengajak orang, melatih orang, ya supaya orang yang lain itu mau sama-sama dzikir -sama dan bacaannya juga mengerti gitu. Kalau bareng-bareng kan tahu gitu mengikuti apalagi gampang lebih mudah tetapi kalau diam sendiri kadang-kadang bingung bengong jadi apalagi tradisi eh, kita ini apalagi dilihat dari apa ya tingkat pengetahuan tentang agama kita nanti sangat lemah Betul. jadi kalau tidak dilatih zikir bareng-bareng bisa Allahumma antas salam menjadi Allahumma lantas jalan kabur itu nah oleh karena itu tetap Uh, dua-duanya saya kira tidak perlu diperdebatkan silakan mau zikir dengan sirron ya awjahron, dengan dia, ayah, pelan -pelan atau dengan dia ayat pelan-pelan atau dengan kencang-kencang. Memang kadang-kadang uh, yang kencang itu bisa mengganggu konsentrasi uh, orang lain yang betul uh, eh uh, terlambat ya. mm -hmm. Tetapi uh, manfaatnya adalah bagaimana untuk mengajak orang lain mendidik supaya orang itu sama-sama baca zikir bareng-bareng. Nah itu saja sebetulnya. Ini hanya cara saja, mm -hmm. cara ya. Iya baik uh, dari Ibu Rosita di Jakarta Ustad saya mencintai suami suami orang saat saya sudah menikah. Buat saya ini cobaan terberat. Bagaimana cara menghilangkan rasa itu? Sekali lagi coba dibaca saya uh, Saya mencintai suami orang Dimana saat saya sudah menikah Buat saya ini cobaan terberat Bagaimana caranya menghilangkan rasa itu Ya yeah. Jadi mencintai suami orang itu kan ada penyebabnya gitu kan Kira-kira biasanya Mungkin sering ketemu Ya kan Atau orang itu banyak membantu mm -hmm. Ya kan uh, Bisa jadi awalnya bisa curhat gitu kan mm -hmm di Jakarta tidak sedikit itu eh, misalnya ibu-ibu yang mencintai suami orang lain. Diawali dari ini berdasarkan eh, curhatan juga ya, curhatan acara Rambu itu. Iya. Jadi awalnya memang suka curhat itu kan. Mm -hmm. Curhat nampaknya yang dicurhat itu laki-laki yang beristri, sudah punya istri gitu ya. Dan itu nampaknya lebih mengena. Baik gitu kan, tahu-tahu diajak makan gitu kan. Jadi membandingkan, nah, ketika seorang istri itu tidak mau menerima segala bentuk kekurangan suami, maka timbul untuk membandingkan antara suaminya sendiri dengan suami orang lain. Mm -hmm. Nah, ketika sudah membandingkan, nanti di saat-saat e, tidak nyaman dengan katakanlah suaminya sendiri, apalagi... Ada laki-laki lain yang mencoba Untuk mencuri perhatiannya Yaitu akan mudah Kita tergoda dengan orang lain oleh Karena itu caranya ya Kita harus jauhi ketika kita sudah ada tanda-tanda mm -hmm. uh, Yang apa Yang membuat kita ini menjadi Katakanlah apa ya Sebetulnya itu Sesaat saja sifatnya Kita uh, Memuji laki-laki lain itu kan Ya sebagai istri itu sifatnya sesaat saja, tidak akan selamanya, itu kan? Dia memberikan kebaikan kepada si perempuan tadi kan sebetulnya hanya ya sepintas kilas, ya kan? Belum tentu kalau menjadi suaminya beneran ko baik, gitu kan? Belum tentu kadang-kadang tidak sedikit tertipu, begitu minta cerai sama suaminya yang a yang pertama mau dapatkan dia malah dia ternyata lebih buruk, itu kan? Jadi awas hati-hati jangan sampai eh, kita tertipu hanya kudaan-kudaan sesaatnya. Ya baik untuk penelpon terakhir silakan di 8291710 Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan. Dari Puji di Keranji. Siapa? Ya, Puji. Puji silakan Mbak Puji. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, saya mau tanya gini Pak Ustad. Mm -hmm. Saya punya teman gitu ya, saya punya teman, dia tuh maaf jana sholat gitu Jana sholat, terus ya pokoknya kelakuannya kurang baik gitu Saya pengen membantu dia berubah menjadi lebih baik lagi gitu tapi Temannya laki berempuan mbak? Laki-laki Iya, suka? Be, e, terus gini Mbak ustadz, padahal sedangkan Allah itu kan Allah itu tidak akan mengubah suatu keadaan kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya gitu ya. Uh -uh. Terus apakah bisa dengan orang lain bisa mengubahnya atau dia harus bisa berubah di, dari dia, diri, diri diri dia sendiri? Iya iya. Jadi hmm. itu saja Mbak. Iya. Iya terima kasih. Terima kasih. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kini e, hidayah itu ada dua hidayah artinya berupa memberikan uh, apa ya kebaikan kepada seseorang katakanlah uh, iman Islam ya kan itu adalah hak prerogatif Allah satu sisi tetapi ada kalanya manusia itu memang diberikan uh, kelebihan oleh Allah untuk bisa mengarahkan kepada kebajikan sehingga orang itu mampu menerima kebaikan tersebut misalnya di dalam Al-Quran itu satu sisi memang Allah mengatakan inna kala tahdi man ahbabda engkau Muhammad tidak akan memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai ya ayat ini sebagian ulama eee eh, Mempunyai asbabun nuzul ketika Nabi itu berharap bahawa pamannya itu supaya masuk Islam, Nabi Tolit. Tapi enggak masuk Islam juga. Akhirnya Allah mengatakan, Inna kala tahdiman ahbab tawalaki nalloyah dimanya syah. Sesungguhnya Allah, Inna kala sesungguhnya engkau Muhammad lah tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. Tetapi dalam ayat lain juga Allah berfirman Wa inna kalatah diilasirotimustakim. Engkau sungguh memberikan e, petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi mengarahkan. Nah, jadi kalau bersifat keimanan dan ketawaran Itu memang Islam kita itu hidayah dari Allah. Tapi manusia juga diberikan e, kemampuan untuk bagaimana memberikan arahan kepada orang tersebut. Ya mudah-mudahan dengan arahan itu Allah memberikan hidayah yang sesungguhnya itu supaya orang itu berbuat kebajikan. Jadi bagian upaya memang eh, ada ayat tadi yang disebutkan Inna Allaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusih. Allah tidak merubah ya merubah di sini eh, Mah Ada apa yang dirubah itu Kalau lihat Ayat ini sebetulnya kaitan dengan nikmat Jadi Allah tidak akan merubah Nikmat yang Allah berikan kepada manusia Kecuali manusia itu yang merubah ya Merubahnya dari nikmat menjadi azab nah, Itu ayat yang sesungguhnya kita pahami itu Jadi dari nikmat menjadi azab jadi positif menjadi negatif, tapi karena ini digunakan dengan ayat-ayat untuk menyematkan semangat perjuangan, maka Allah tidak merubah nasib gitu kan? Ya, kalau nasib itu artinya pada dasarnya nasibnya nggak baik, lalu menjadi baik gitu kan? Padahal Allah sebetulnya memberikan semuanya itu kepada kita kan jadi positif. Nah, nah, memang ketika kita ini dalam keadaan jelek kepada Kebajikan itu tetap Harus ada upaya Ya kan e, Dari orang itu sendiri Harus ya Tetapi yang paling utama tetap Allah Memberikan hidayah apa tidak Nah Allah memberikan hidayah Apa tidak ini kan bisa Diusahakan dari amal Dari diri kita sendiri ya Kita mau menjadi orang baik Cuman berharap saja ah, Kalau Allah sudah memberikan hidayah Nanti juga kita baik tetapi kan dari diri kita ini harus Ada kesemangatan berupaya Agar Allah memberikan hidayah Kebajikan kepada kita Kalau diri kita melempam gak pernah apa-apa Solat gak pernah Masa kita mendapat hidayah Kalau kita ingin punya hidayah Dapatkan hidayah ya dari kita sendiri nah Dua-duanya ini harus dipadukan Antara kita berharap betul-betul Allah memberikan hidayah Kita juga berusaha Supaya kita dapat hidayah Jadi dua-duanya ada eh, Kita gunakan jangan hanya menerima menunggu kita tidak melakukan apa-apa. Sudah baik e, Mbak tadi berharap supaya mungkin teman dekatnya itu, teman dekatnya pacarnya gitu kan. Semangatnya tinggi. Biasanya kalau bukan pacarnya enggak akan seperti itu tuh biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang dianggap dekat itu ya Allah bagaimana? Saya kepengin punya pacar. Yang yeah. taat beribadah kepada Allah Agar kelak nanti sudah menjadi suaminya Suami yang soleh Yang bisa menjadi imam kita Dalam kehidupan keluarga Saya kira itu Mas Taufik yeah. uh -uh. Baik terima kasih Ustaz dan juga sahabat tersebut Terima kasih atas kebersamaannya Saya ucapkan terima kasih Ustaz yeah. Insya Allah kita jumpa yeah. pada hari selasa Pekan depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh